Selamat pagi, Bapak k o r n i a Di pagi, Ibu, silahkan komentar Anda. Ya,、uh, mohon, ya, m o h o n a i PLTN ini rasanya untuk sekarang ini belum cocok, karena kalau kita lihat, urusan p e n g h a j a r a n kita, urusan juga macet semua.、Ya. Jadi, kalau kayak gitu, kayaknya mur urus PLTN. berisiko. Uh a i terima kasih Pak Gornia di Ibu Sri selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Ibu. Ya oke.、Okay. Saya pikir itu PLTN itu tidak perlu ya mungkin di seluruh dunia ya karena bukan hanya resiko ya resiko ya resikonya sangat tinggi dan apa manfaatnya itu dengan apa mudahnya ya dengan apa、uh, akibat yang、uh, negatifnya i t u lebih banyak gitu ya. yang negatifnya itu yang merugikannya lebih banyak karena、uh, ya sudah ada contoh Chernobyl Fukushima terus di beberapa negara bahkan di Amerika segala itu itu sudah apa di seluruh dunia ya itu saya kira di Indonesia itu tidak perlu sama sekali bahkan di seluruh dunia karena、uh, Bencananya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya、uh -huh. Untuk di Indonesia itu kan masih banyak apa, ya,、uh, apa dari Untuk p e r b a n g k i t senagal istri itu bisa dari angin, bisa dari laut yang m e l i p a ruang, bisa dari matahari Dan saya kira masih banyak ya energi lain yang bisa untuk mendukung itu Jadi sama sekali n g g a k perlu, sama sekali tidak diperlukan Mm -hmm. Baik, terima kasih dampak, Ibu Sri Ya, dampak negatifnya jauh lebih besar daripada anfaatnya Baik, terima kasih Pak Andre, selamat pagi Ya, mas Pak、Diri. Ya, komentarnya apa? Ya, ini saya rasa kalau buat mesra pejabat Indonesia Siap untuk membangun PLN t u s u d a h terbukti dalam negeri Ya, lupa r i t u a j a i u kalau begitu berbahaya パンレスはパンレスはパンレスはパンレスはパンレスはパンレスはパパンパンパンパンパンパンパンパンパンンンパ ブラックにあったしゅでブラムプー、イトリ ア, リア。バスウェイ 私、yeah, ま、たち は, は国国ロ a ア n l e a r e n g y をちはロシアの殺しを受け取って、私たちはロシアの殺しを受け取って、私たちはロシアの殺しを受け取って、私たちはロシアの殺しを受け取って、私たちはロシアの殺しを受け取って、私たちはロシアの殺しを受け取って、私たちはロシアの殺しをシアの殺しを受け取って、ロシアの殺しを受け取って、私たちはロシアの殺しを受け取って、私シアの殺しを受け取って、私たちはロシアの殺しを受アの殺しを受け取って、私たちはロシアの殺しを受け取っ Terima kasih Ya terima kasih Pak Leo Pak Sudirman selamat pagi Halo p a k i Bu s i l a k a n komentarnya Ya oke Bu Itu energi nuklir memang sangat Dan ikan s e k a l i besar manfaatnya Cuman buku Indonesia kayaknya belum siap Tergantung siapa yang melihatnya Halo Pak Rahyat アピカラフジいバいアリブ ー, ー、キキトゥー、アリブー、キキトゥー、アリブー、キキトゥー、アリブー、キトゥー、アリブー、キトゥー、アリブー、キトゥー、いリブー、キトゥー、アリ y ー、キトゥー、アリブー、キトゥー、アリブー、キトゥー、アリブー、キトゥー、アリブー、キトいー、アリブー、キトゥー、アリブー、キトゥー、アリブー、キトゥー、アリブー、キトゥー、アリブー、キトゥー、アリブー、キトゥー、アリブー、アリブー、 バーウィンが 25% の人たちが 50% の人たちが5の人たちが 50% の人たちが 50% の人たちが 50% の人たちが 50% の人たが 50% の人たちが 50% の人の人たが 50% の人たちが 50% の人たちがたちが 50% 日本の国際の国際の国 a の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際 umur t、eh, l t n itu cuma 40 tahun, sedangkan limbahnya itu bisa sampai 20.000 tahun. apa bahayanya itu?、Hmm. Mas a d i Baik, terima kasih Pak Hari. Pak Joko, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan h komentarnya Pak. Iya, kayaknya kenapa mesti arahnya ke sana ya? Itu kan teknologinya yang yang cukup tinggi ya. Itu bukan hanya、uh, bangun aja, itu untuk pembelian bahan bakunya itu seperti itu.、Uh, datangkan uraniumnya itu satu kendala kalau dalam perjalanannya i t u kita di mana lewat pesawat atau lewat apa itu kan banyak kendalanya terus perawatannya kemudian limbahnya sesudah p e m a k a i n itu dibuang kemana itu kan jadi masalah sedangkan energi panas bumi itu luar negeri kan sudah bilang kita tuh berlimpah kenapa nggak kesana aja gitu nggak nggak gak jadi m a k i n mas Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko, Pak Teguh. Selamat pagi. Ya pagi Bu. Ya kalau menurut saya yang namanya nuklir kan b a h a a k a n orang ya. d a mungkin kalau cepat-cepat nggak kena l i m b a n y a b a y a tapi r a y a t kecil itu, r a y a t Jepang yang lecah sampai lima puluh kilo, itunya dampaknya.、Mm -hmm. Dia mirip di Uni Soviet kemarin juga luar biasa orang cacat banyak, orang lumpuh banyak, yang mati banyak. Kita nggak usah g e n g s i g e n g s i n u k l i r ke negara negara mereka, karena dia n gak g ada sumber alam yang k a y a k indonesia, kita batu bara menumpuk so, apa tuh air bisa untuk p e m b a n g k i t naga listrik, k a y a k i r a pakai batu bara listrik aja sudah bisa menjangkau, bisa menyukupi, yang penting diperbanyak gitu, daripada pakai n u k l i r tapi akan m e n y e r a k a n rakyatnya kan buat apa, saya kira n gak g perlu、bu. batalkan aja n u k l i r itu diperbanyak aja yang batu bara p e m b a n g k i t batu bara maupun air gitu, 私はここにいるパーレットはパーレットパレットはパーレットはパーレットはパーレットはパーットはパーットはパはパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパットパット